kita sambut artis kita dari Ungaran Diana Elvira dari Ungaran kita sambut langsung Oh Ah Oh Eh Se mm -hmm.